Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kana yuhibbu rabbuna wa yradah Shada la ilaha illallah la syarika lah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ya tayyib Qalan mu'allif wa rahimallahu taala wal 'urfu ma'mulun bihi idza warada hukmun min asy-syar' asy-syarifi lam wal 'urfu ma'mulun bihi idza warada hukmun min asy-syar' asy-syarifi lam wal 'urfu 'urf dalam bahasa kita adalah adat kebiasaan kebiasaan manusia tapi 'urf di sini adalah yang merupakan kebiasaan masyarakat Bukan kebiasaan orang per orang ya, Bukan kebiasaan Orang per orang, tapi kebiasaan Yang berlaku secara umum ya, Pada masyarakat nah, Ini namanya Urf ya. Kalau di dalam bahasa Arab dibedakan antara Al-Urf dengan Al-Adah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia Yang ada cuma adat saja, itu itupun ya, Bahasanya nam Merupakan serapan dari bahasa Arab Al-Adah menjadi adat ya, Yakni artinya kebiasaan tapi dalam bahasa Arab itu dibedakan antara al-urf dengan al-adah. Al-adah ya, itu adalah kebiasaan yang berlaku secara individual. Tapi kalau al-urf itu kebiasaan yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Itu al-urf. Enam. Wal-urfu ma'mulun bihi. Dan urf atau kebiasaan itu dipakai. Ya, ma'mulun bihi itu terpakai ya. Dipakai di dalam Hukum-hukum nah, Iza warra hukmun Mina syari'i syari'fi Lam yuhad Yakni apabila datang hukum Dari syariat yang mulia ini Yang belum ditentukan batasannya ya. Jika datang sebuah hukum Di dalam syariat Tetapi batasannya tidak disebutkan Di dalam syariat Maka batasannya dengan apa? Batasannya dengan urf, Dengan kebiasaan manusia ya, Batasannya dengan kebiasaan manusia Nanti kita akan mengetahui atau akan menjadi lebih jelas dengan contoh-contoh Nah Dan sebelum kita baca penjelasan Dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'adir Allah Ta'ala Untuk menyempurnakan faedah Al-Urf ya, Secara bahasa Al-Urf Lugatan At-tatabu' wal-duhur wal-idmi'nan ya. Urf secara bahasa Adalah at-tatabu' Sesuatu yang berlangsung terus-menerus, wadzur yang nampak, wal itmihnan yang mapan, yang mapan. Jadi itu dikatakan urf, tapi kalau sesuatu yang tidak mapan, tidak nampak, ya, tidak berlaku terus-menerus, maka tidak dikatakan urf. Tapi kalau sesuatu sudah mapan, ya memang kebiasaan seperti itu, Orang-orang ya. di sini kalau melakukan seperti itu. Nah, ini dikatakan urf. Nah, aramun secara istilah, ya. Secara istilah uruf itu adalah ma idma'an nats ilaihi anfusu wa tatabba'at alaihi ya. Dan al-urfa Minhumma huwa masyru'un wa minhum ma yaqaw mukhalifin bi ya. Adapun secara istilah maka uruf itu adalah apa yang jiwa itu mapan padanya, merasa tenang dengannya dan terbiasa dengan hal itu. Ya. Karena dan yang demikian itu, karena sungguhnya oruf, itu adalah apa yang enam Apa yang terkadang dia itu sesuai dengan syariat, dan ada yang terkadang menyelisih syariat. Ya. Orf, atau kebiasaan manusia, itu ada yang dia itu sesuai dengan syariat, dan ada yang tidak sesuai dengan syariat. enam ya. Dan berlakunya oruf ini sebagai hukum, ini nam datang dalil-dalil yang menunjukkannya Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-233 yakni firman Allah Subhanahu wa taala 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dan merupakan kewajiban atas para suami al mauludi lahu alal mauludi lahu Yakni yang dilahirkan untuknya Yakni siapa? Para suami Suami tidak melahirkan Yang melahirkan istrinya ya, Kewajiban atas para suami Rizquhuna Rizquhuna Yakni Nafkah Para wanita yang mengandung anaknya Nam Istrinya Atau seandainya sudah Dicerai Tapi masih mengandung anaknya Maka wajib Bagi para suami Untuk menanggung rizki Makanan Wa kiswatuhunna dan pakaiannya bil Bilma'ruf Sesuai dengan urf Bilma'ruf itu sesuai dengan urf Nah ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Urf Itu dijadikan sandaran Urf ya. dijadikan patokan Bagaimana seorang suami Memberikan nafkah, memberikan makanan dan pakaian Kepada istrinya itu disesuaikan Dengan urf ya. Disesuaikan dengan kebiasaan setempat ya, Seperti misalnya Kita di Indonesia Ketika misalnya memberikan nafkah Kepada istri kita Dengan misalnya 1 juta 1 bulan misalnya Dan ini adalah sesuatu yang biasa Berlaku di masyarakat kita nah, Ini ukurannya akan Berbeda tentunya dengan orfnya Orang-orang Saudi misalnya ya, Kalau 1 juta di Saudi mungkin Cuma sekitar 300 real Atau kurang lebih demikian Nah kalau orang di sana 1 bulan dikasih 300 real uh, Akan mengamuk tidak mencukupi Karena kebiasaan di sana, lu itu tinggal harusnya sampai apa ini? Mungkin belanja dua hari sudah habis, ya. Nah, jadi kembalinya al-ma'ruf di situ adalah sesuai dengan orf. ya, sesuai dengan orf. dan masing-masing daerah akan berbeda. Ya, masing-masing daerah Orfnya atau kebiasaannya itu itu berbeda. Nah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-236. Walal muziyyi qadaruhu, walal mukatir qadaruhu mata ambil ma'aruf. Dan atas orang yang lapang hartanya kewajibannya ada sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula orang yang miskin maka kemampuannya ada sesuai dengan kewajibannya adalah sesuai dengan kemampuannya. Nah mata ambil ma'ruf yakni pemberian yang diberikan sesuai dengan kemarufan, sesuai dengan orf kebiasaan. Ya, jadi kembalikan kepada Kebiasaan. Demikian pula Faman kena faqiran fal bil ma'ruf Demikian pula Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6 Dan barang siapa yang dia fakir Maka boleh baginya makan sesuai dengan urf Makan sesuai dengan apa yang nam terbiasa masyarakat Makan dengannya ya, Yakni tidak boleh kemudian Walaupun dia bertanggung jawab atas ya, Mengurus anak yatim Kemudian dia makan dengan berfoya-foya ini kan saya berhak karena saya mengurusi anak yatim ini jadi saya berhak untuk Makan ya, Darinya sebagai upah dari tanggung jawab dia. Tetapi Yang diperbolehkan baginya sebatas dengan ma'ruf ya, Sebatas dengan Yang ma'ruf yakni apa yang kebiasaan manusia Makan dengannya Tidak boleh kemudian dia berlebihan Dia memanfaatkan harta anak yatim tersebut Tiap hari makan sarang walet Yang harganya jutaan misalnya 6 ya. ya, Berarti dia tidak tidak amanah Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW datang ya, pada hadis Hindun radhiyallahu taala'anha Nam, anha sa'at al Nabiya Sallallahu alaihi wasallam an zoudiha al Syahih, fakala Sallallahu alaihi wasallam, kuzi ma yafiki wa waladiki bil ma'roof. Nam, datang dalam hadis Hindun radhiyallahu taala'anha bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang suaminya nam yang pelit di dalam memberikan nafkah yakni memberikan nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan dirinya dan anak-anaknya maka Rasulullah SAW mengatakan khudhi ma yakfiki wa bil ma'ruf maka ambillah buatmu ya, ambillah apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu secara ma'ruf ya, sesuai dengan kebiasaan tidak boleh kemudian berlebih-lebihan -lebih ya. jadi harta suami itu adalah tanggung jawab suami tapi ketika suami kurang di dalam memberikan tanggung jawabnya Boleh sang istri mengambil dari harta suaminya Walaupun tanpa izin suaminya Tetapi batasannya apa? Diperbolehkan sesuai dengan yang ma'ruf Yaknya apa? Yang mencukupi kebutuhan makan dan pakaian dia dan anaknya ya, Makan dan pakaian dia dan anaknya ya. Nah, ini Tapi kalau melebihi dari hal itu Melebihi dari yang ma'ruf Maka tidak diperbolehkan Wajib dia meminta izin kepada ke barat suaminya. 6. Kemudian ayahaladhirun, rahimah dari rahimahmu Perkara yang perlu kita ketahui. 6. Kapan sesuatu itu dikatakan sebagai orf? Nah, ini membutuhkan beberapa syarat. Tidak boleh kemudian serta merta seorang mengatakan ini kan orf. Ketika bermasalah ini orf. Loh, orf yang bagaimana? Kebiasaan yang bagaimana? 6. Jadi orf itu baru dikatakan sebagai orf. Ya, bisa jadikan sandaran sebagai yang ma'ruf nah, Ini memiliki syarat ya. Di antaranya ada empat syarat Sesuatu itu dikatakan sebagai orf Yang pertama adalah an yakunal adalah Yang pertama adalah Yang pertama adalah Yakni bahwasannya kebiasaan itu adalah sesuatu yang sudah mapan ya. Sesuatu yang memang sudah mapan Orang-orang memang sudah terbiasa dengan hal itu Bukan sesuatu yang tidak mapan, ya. sesuatu yang masih kadang maknanya begini, kadang maknanya demikian. Contohnya apa? Kalau orang Saudi, ya, ketika mereka enam mengatakan uang, yakni yang dimaksud dengan real, walaupun di Saudi ada dolar, ya, ada berbagai macam mata uang, mata uang yang dipakai ya, di dalam perbelanjaan. Tetapi ketika mereka besok bayar uangnya ya, maka apa yang harus dibayarkan, yang dibayarkan adalah rial. Ya. Misalnya kita belanja, kita orang Indonesia kita belanja di Saudi, sudah dibayar minggu depan. Berapa harganya? Seribu. Maka maksudnya Ada seribu rial. Tidak boleh kemudian kita datang bawa seribu rupiah. Ya, ini kan kemarin harganya seribu. Duh, iya, tapi ini di Saudi harus bayar dengan rial. Pokoknya saya sebesar seribu rupiah. Tidak bisa. Ya. Orang di sana ketika orang mengatakan uang adalah rial. Enam. Ya. Ini jadi. Ini adalah sesuatu yang sudah mapan di sana di Saudi. Kalau dikatakan uang, maka itu adalah rial. Ya. Tidak boleh kita memakai mata uang mata uang yang lainnya. Ketika tidak disebutkan, kecuali ini saya bayar dengan rupiah, sekian, ya sudah keluar dari kebiasaan. Ya. Tapi kalau kebiasaannya adalah dengan rial. Tapi kalau dikatakan dengan sesuatu yang tak yin, maka enam diputuskan sesuai dengan tak yin tersebut. Ya. Ini yang pertama. Ya. Jadi orf tersebut harus sesuatu yang sudah mapan, ya, bukan sesuatu yang berganti-ganti. enam, kemudian syarat yang kedua hendaknya orf tersebut, ya, tidak menyelisihi syariat. Hendaklah orf tersebut tidak menyelisihi syariat. enam, maka kebiasaan yang menyelisihi syariat, maka itu tidak dipakai. Ya. yang menyelisihi syariat tidak dianggap, ya, tidak dianggap. contohnya, enam. Kalau kebiasaan manusia membangun rumah ya, Ada di suatu tempat Kebiasaan membangun rumah Itu adalah terbuka Jadi terkadang wanita yang ada di dalamnya itu terlihat dari luar Maka ini tidak terpakai Uruf yang seperti ini ya. Walaupun kebiasaan Ini orang disini kalau bikin uruf yang seperti ini Istri dan anak-anak perempuannya Kelihatan dari luar Itu kebiasaannya sudah biasa Atau bahkan mandi Di sungai Terbiasa memang kebiasaan orang-orang di situ Tidak pakai pakaian Tapi kebiasaan yang seperti ini Ini tidak dipakai ya. Sehingga seandainya ada perjanjian Ada dua orang ya. Ya. Dua orang berjanji pokoknya Yang satu memberikan rumah kepada yang satunya Kemudian kalau diberikan rumah yang Kelihatan dari luar Maka apabila Dihadapkan kepada hakim Orang yang memberi rumah dengan bentuk seperti ini Ini dia kalah Kenapa? Karena dia bikin memberi rumah Nah, tidak sesuai dengan syariat. Ya, bikin rumah kok masih kelihatan. Kamarnya kelihatan dari luar. Ini bagaimana? Ya. Saya kan sudah memberikan rumah. Iya, tapi rumahnya masih menyelisih syariat. Ya. Demikian pula ketika harus memberikan baju. Ini kasih baju ternyata loh bajunya sangat mini. Ini enggak enggak sesuai dengan syariat. Maka dia harus memberikan pakaian yang menutupi auratnya yang bisa dipakai sholatnya ya, yang bisa dipakai sholat ya. Jadi kalau ada uruf atau kebiasaan yang menyelisi syariat, maka tidak, tidak dipakai Nah, seperti misalnya Kalau ada kesepakatan-kesepakatan Mesti harus diiringi dengan minum sopi ya. Jadi kalau belum minum sopi Belum terjadi kesepakatan Ada mungkin, ya, di suatu daerah Mereka kalau ada musyawarah Baru dihitung sebagai kesepakatan Kalau minum sopi sama-sama Kalau belum diakhiri dengan minum sopi Belum terjadi kesepakatan Makin seperti ini juga tidak dianggap ya. Tidak dipakai tidak tidak dipakai karena kebiasaan itu menyelisihi syariat. 6. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, an yakunal 'urfu sabiqan ghaira lahiqan. Bahwasanya 'urf tersebut, kebiasaan tersebut adalah sesuatu yang telah terwujud sebelumnya. memang sudah ada sebelumnya. Bukan 'urf yang baru dibikin setelah bermasalah. Ya. Nah, contohnya misalnya terjadi sebuah perjanjian Ya, seorang membeli 6 nah, barang Atau membeli sesuatu dari orang lain Dan ini akadnya terjadi pada 100 tahun yang lalu Misalnya, ini dicontohkan di sini. 6 nah, Di dalam akad perjanjian itu tertulis 6, nah, jual beli Adalah dengan 60 rial Seudi ya, Perjanjiannya sekitar 100 tahun yang lalu Nah, kemudian anak cucunya terjadi masalah Di belakang hari 6, nah, di belakang hari Nah, maka menghukumi 60 rial 100 tahun lalu adalah dengan Urf pada 100 tahun yang lalu, bukan urf yang Sekarang ya. Yakni, kebiasaan orang Saudi pada 100 tahun yang lalu, yang namanya Real, itu adalah dengan uang pera ya. Bukan dengan yang sekarang, dengan uang kertas Jadi, nilainya berbeda 60 rial Pada 100 tahun yang lalu, dengan 100, apa, dengan yang sekarang, itu berbeda ya. Maka Dihukumi dengan kebiasaan yang yang sudah ada ketika itu ya, Dengan kebiasaan yang Yang sudah ada ya. Demikian pula seorang berselisih Dengan suatu masalah Dan ketentuannya dikembalikan dengan uruf Adalah dengan uruf yang sudah berlangsung Bukan dengan ini kita akan biasakan ya, Biasakan perkara yang baru Tidak, tetapi dengan perkara yang sudah ada Dengan suatu yang telah berlalu Nah Kemudian yang keempat Allah yujadah Tasrihun yukhaliful uruf ia ni tidak ada <coughs> nama penjelasan yang menyelisi orf tersebut. Ya, tidak ada kata-kata yang menjelaskan bahasanya perkara tersebut menyelisi orf. Alayu jadat tasrihun yuhaliful orf. Ya, tidak ada penjelasan yang menyelisi orf. <coughs> maka apabila ada penjelasan yang menyelisi kebiasaan tersebut, maka yang diikuti adalah apa? Tasrih tersebut penjelasan tersebut. Contohnya bagaimana? Contohnya, merupakan kebiasaan ya, Termasuk kebiasaan 6 di daerah kita juga Di Indonesia Kalau namanya minuman atau makanan Ditaruh ya, Di hadapan tamu Ini sudah merupakan izin ya, Ada tamu, kemudian kita taruh Makanan dan minuman di meja Di hadapan tamu Maka, secara kebiasaan Ini adalah izin Untuk minum dan makan Walaupun Sang Tuhan rumah tidak mengatakan silahkan diminum, silahkan dimakan. tapi ini sudah merupakan izin. Ya. jadi seandainya tuan rumah tidak mengatakan maka itu sudah boleh diminum atau dimakan. ini adalah kebiasaan. Ya. dan tuan rumah karena mungkin ya basa-basi diminum, dimakan. karena mungkin tamunya malu. nah, tetapi kalau sampai misalnya sudah ada tamu duduk di kursi, ada mejanya, tuan rumah datang, ya. bawa minuman sama makanan. jangan diminum, jangan dimakan. Nah, maka <tuh> boleh dimakan, tidak boleh. kenapa? karena ada tasri ada penjelasan dengan kata-kata yang membatalkan kebiasaan tersebut. ya ini jangan diberi jangan dimakan ya ini kasihan kamu dari tersiksa ini. nah apalagi datang dari jauh-jauh. enam. -jauh. Ya. tetapi demikian ya. demikian kalau ada tasserik yang menyelisih kebiasaan maka yang diikuti adalah tasserik tersebut. enam. ini ini adalah empat syarat bahwasannya orf itu dikatakan sebagai orf kalau syarat eh, empat syarat ini tidak terpenuhi maka itu tidak bisa dikatakan sebagai orf eh, tidak bisa dipakai rujukan untuk membatasi hukum syariat yang belum belum datang pembatasannya enam nah, sebagaimana enam seperti safar eh. di Indonesia tidak ada orf yang batasi safar itu seperti apa jaraknya tidak ada yang Membatasi, maka di sana dikembalikan enam ya, kepada batasan-batasan syariat atau yang lebih mendekati enam dengan ketentuan-ketentuan fikih dari para para ulama. Tapi kalau ada suatu daerah ada ketentuan di sini yang namanya oruf itu kalau orang berjalan dari jarak sekian sampai sekian ini sudah dikatakan safar, ya, sudah dikatakan safar. Tapi kalau tidak ada orufnya maka kita mengikuti pendapat para para ulama yang mendekati ya, dengan kebenaran. <tuh> Kemudian dari contoh 'urf tersebut ya. La'ukanal 'urfu annal ijaratu annal ijarata yusalamu nishfaha fi awal sanatin wa nishfaha wa nishfaha fi wasti sanah. Jadi seperti misalnya kebiasaan manusia Kebiasaan di suatu tempat kalau menyewakan rumah misalnya, itu DP-nya setengah dibayar di awal, naam. Kemudian sisanya dibayar pertengahan tahun. Ya. Jadi walaupun tidak ada Pembicaraan, tetapi ini kebiasaan Mesti harus dibayar demikian Ya, Dia bayar setengahnya di awal Kemudian di pertengahan tahun Dia harus membayar sisanya Nah, Tetapi ketika ada Pembicaraan, sudah Nanti DP-nya bayar belakangan, sudah tidak apa-apa ya, Jadi kamu masuk dulu, nanti 6 bulan Baru kamu bayar lunas ya, Maka yang diikuti apa? Yang diikuti adalah tasrihnya Yang diikuti adalah pembicaraan lisannya Nah ini, ini yang namanya orf, ya. namanya orf dan syarat-syaratnya harus kita perhatikan. Ya. Kapan orf itu dikatakan sebagai orf, yakni dengan empat syarat dari enam. Kemudian kita baca penjelasan beliau rasulullah ta'ala Hasa <tuh> makna qaulil fukaha ini adalah makna dari perkataan para, para fukaha al 'adat muhakkamah ya al 'adah muhakkamah a'i makmulun bihi adat atau kebiasaan itu ma'mulun ma bihi ya. dipakai ya. dipakai dalam menyelesaikan masalah-masalah ya. dalam menyelesaikan perselisian fa idhan nassas syar'i 'ala hukmin wa 'alla tabiha syai'an fa innahu nass 'ala haddihi wa tafsirhi wa illa rujia ila al 'urf al jari na'am maka apabila 6 nah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan nas atas suatu hukum ya dan memberikan 6 nah, penjelasan dengan sesuatu ya menggantungkannya dengan sesuatu yakni memberikan syarat atau batasan dengan suatu batasan di dalam syariat 6 <tuh> nah, fa innahu ala haddihi wa tafsiri, maka sesungguhnya itu sesuai dengan batasan ya, dan penjelasan di dalam nas tersebut seperti misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berkirma doa dan tegakkanlah sholat maka sholat itu pelaksananya adalah sesuai dengan penjelasan syariat Rasulullah menjelaskan sholat itu diawali dengan takbir takbir untuk ikhram ditutup dengan salam tidak boleh kemudian seorang kamu sudah sholat? sudah kapan saya enggak melihat kamu wudhu, takbir, rukuk, sujud dan lain-lain sholat kan maknanya doa sudah dalam hati tadi ya, maka tidak dibenarkan, kenapa? karena datang nas, nas dan penjelasannya di dalam syariat. Ya. Solat itu seperti ini. Nah, nah apabila tidak datang penjelasannya, ya, wa ilah rujia ilal orfi al jari. Ya. Kalau tidak, maka dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ya. Contohnya seperti tadi, ya, washiruhun nabil ma'aruf dan perkaulah mereka, yakni istri-istri kalian bil ma'aruf, sesuai dengan urf. sesuai dengan kebiasaan. Yakni wajib kita berbuat baik. Terhadap istri kita memberikan makan, memberikan nafkah ya, Dan lain-lain sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat Sehingga istri tidak bisa menuntut Saya punya teman di Saudi Tiap bulan dia mendapatkan sekian ribu real Atau sekian puluh juta loh. Itu urafnya di sana Jangan dipakai di sini ya. Demikian pula misalnya Uraf di Seram dengan uraf di Jakarta juga berbeda Di Jakarta semuanya serba beli ya. Jadi seorang suami misalnya Minimal sebulan harus memberikan Satu setengah juta, karena Beras beli, kemudian minyak beli ini Beli itu beli Tapi diserang, ya, suami sudah memberikan Sagu, ini gak habis satu bulan Misalnya, ya, tiap hari juga dia Mengail, jadi tiap bulan cuma dikasih 200 ribu, ya, 200 ribu untuk beli apa? Cili juga, suaminya sudah nanam Di samping rumah dan lain-lain ya, Maka dia tidak harus menuntut Teman saya ini satu setengah juta tiap bulan. Kamu ini memang pelit yo, pelit bagaimana? Kembali ke uruf Kembalinya ke kebiasaan. Ya, kalau orang diseram kasih dua ribu bisa hidup, ini sudah enam tidak melanggar eh, atau tidak berbuat zalim yang demikian. Kenapa? Karena urufnya demikian. Ya. Kecuali tidak dikasih sama sekali ya ini, enam menyelisi uruf dan menyelisi syariat. Ya. Menyelisi syariat. Wadalah kalmaarufi fiqoli taala yang demikian itu seperti kal ma'ruf sesuatu yang ma'ruf yang sesuai dengan 'urf dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf wa hadzal liji'ri alaihi 'urfun nas dan yang ma'ruf di sini dia adalah yang berlaku padanya kebiasaan manusia yang berlaku padanya kebiasaan manusia wa kadzalika birrul walidain demikian pula berbakti kepada kedua orang tua Bagaimana sih batasannya berbakti kepada kedua orang tua? Maka juga kembalinya nya kepada orf ya, kepada kebiasaan wasilatul ya. arham. Demikian pula silaturahmi. Nah ini juga batasannya sesuai dengan orf sesuai dengan kebiasaan manusia. Fakuluma yu adubiran wasilatan fahu dahilun fidalika. Maka setiap apa yang dianggap sebagai bentuk berbakti dan dianggap sebagai bentuk silaturahmi, maka dia masuk di dalam batasan ini ya, di dalam perkara ini. Naam. Wa kadzalika lafdul qalbi qaddi wal hirz. Demikian pula Lafad al qabat. Al qabat itu adalah menerima, Wal ya. hirz, hirz ini adalah menyimpan. Naam, ya. Contohnya misalnya kalau seorang jual beli, kalau barang sudah ditaruh di depannya, ini sudah dianggap al qabat, ya. Tidak mesti harus dipegang misal. Ya. Nah, ini kembali ke kebiasaan. Ya. Kembali kepada biaya di tempat kami misalnya dikatakan kebiasaan kita kalau jual beli taruh barang di depannya ini sudah dianggap sebagai penerimaan tidak harus mesti penerimaan tangan dengan tangan ya jual beli. Nah terkadang tidak harus dengan ini saya beli ini sudah saya kasih. Terkadang dengan diam diam ini sudah menjadi kebiasaan lihat cara ambil walaupun tanpa suara tapi sudah teranggap sebagai akad. Ya. Kenapa? Karena ini kebiasaan kebiasaan di situ orang jual beli. Kalau lihat-lihat setuju senang kasih uangnya ambil barangnya ini sudah termasuk enam jual beli yakni dengan disaksikan penjualnya ya, disaksikan dengan penjualnya enam ini juga merupakan enam termasuk koper demikian pula walehers hirz penyimpanan enam ini juga sesuai dengan kebiasaan ya sesuai dengan kebiasaan contohnya misalnya enam di suatu daerah karena aman ya karena aman dia menaruh barangnya di depan rumah begitu saja, ya, di depan rumah. Walaupun mungkin agak keluar sedikit dari terasnya, ya. Tapi kebiasaan di situ karena memang hampir tidak ada pencuri, itu sudah termasuk <coughs> al-hirs sudah termasuk dia menyimpan, sudah simpan di rumah. Padahal ditaruh di depan rumah, ya. Jadi kalau ada orang yang mencuri, mengambil berarti dia mencuri, ya, dia mencuri. Nah, tetapi di tempat lain, di sebuah daerah yang di situ memang banyak pencurinya. Itu belum dikatakan menyimpan Orang kalau taruh sesuatu di depan rumah Belum dianggap menyimpan Jadi kalau sampai misalnya seorang Naruh uang, dia punya uang 10 juta, taruh di gantung plastik Digantung di depan rumahnya ya titip, Saya punya uang 1 juta Ya titip, ya. tolong amankan Ya sudah, saya amankan di rumah Ternyata dia tidak simpan di dalam kamarnya Tapi dia gantung di depan rumahnya Kemudian hilang dicuri orang Loh, Kemarin uang yang saya titipkan mana Oh sudah Ilang Loh kok ilang Dicuri orang Lah kamu simpan di mana Saya gantung di depan rumah Tanggung jawab mengganti ya. Kecuali dia simpan di dalam rumah Kemudian pencuri Membobol rumahnya Mengambil uang Mana uang saya Dicuri orang Loh kok bisa Dia bobol pintu saya Ya eh, sudah Tidak ada tanggung jawab Dia tidak menggantinya Tapi kalau dia Menaruh Di depan pintu Kemudian diambil orang Wajib dia mengganti Kenapa Karena dia belum Menyimpan Sesuai dengan kebiasaannya Ya belum menyimpan, ya, karena yang namanya mencuri itu mengambil dari sesuatu yang di dalam hers di dalam penyimpanan. Jadi kalau seorang misalnya mengambil uang ada di pinggir jalan, 10 juta, dia ambil, dia tidak mencuri, ya, dia tidak mencuri, tapi dia mengambil uang kotah temuan, dia wajib mengumumkan ya, selama setahun, tapi dia tidak dihukumi sebagai pencuri. Tapi kalau dia mengambil ada jendela, uh, ada uang disitu, di situ di rumahnya orang, dia ambil, maka dia mencuri ya. Kenapa? Karena dia mengambil dalam hans dalam simpanan orang lain. Ini ya. Wal fadl aqd. Demikian pula lafaz-lafaz akad. Ya. contohnya seperti tadi, ya. jual beli. Ya. Nah, ini sudah termasuk akad ya. Jual beli dengan angguk-anggukan. Ini juga sudah sah yang seperti ini. Ya. ini adalah urf ya ulu hay yurju fiha semuanya dikembalikan kepada kebiasaan manusia wa min hadza idza amara hammalan wa nahabahu bi amali syai'in min ghairi ijaratin falahu ujratu 'adadihi dan termasuk dari hal ini adalah apabila seseorang memerintahkan seorang buruh ya atau yang semisalnya buruh atau kuli ya, atau pelayan ya, untuk melakukan suatu pekerjaan tanpa menyebutkan bayarannya, ya. maka buruh tersebut dia berhak untuk mendapatkan bayaran sesuai dengan kebiasaan. Ya. Jadi tolong pikirkan ini, ke atas kapal. Ya. Kemudian sampai di atas kapal mana bang ya Saya kan tadi tidak bilang apa mau bayar. Saya minta tolong gratis, oh, tidak bisa. Kebiasaan di sini kalau nyuruh buruh harus bayar. Dan walaupun tidak menyebutkan Angkanya kebiasaan, kalau angkat di sini sampai di atas ada lima ribu, dia bayar lima ribu, inilah kebiasaan. Sandi yang bermasalah dibawa kepada hakim, dia tidak mau bayar. Lu, saya mau bayar bagaimana? Saya tidak menjanjikan uang, ya. saya cuma tadi minta tolong taawun. Allah kan beri tanda taawun, Allah beri taqwa. Taawun itu dapat pahala. Uh, saya nggak terima, saya ini kan buruh. Waktu saya habis, ya dia malah nggak mau bayar saya. Maka hakim memutuskan dengan uruf kebiasaan. Kalau buruh itu disuruh angkat mesti bayar dan bayarnya sekian, ya. Maka dia tidak bisa ngayal dengan ayat. Buat awanu kamu meninggalkan ayat pun tidak. Puruh memang dia berhak untuk mendapatkan nafk upahnya tersebut. Wajahul fiha datasarful insan fi mulkiqirhi. Ya. Dan masuk dalam permasalahan ini adalah perbuatan seseorang terhadap milik orang lain. Ya. Waisti amalihi biqir ini dan menggunakan tanpa izinnya. Kalau dia ya, memakai barangnya orang lain tanpa izinnya. Naam, kalau memang sudah merupakan kebiasaan dengan tetangga, sudah di apa? <coughs> merupakan kebiasaan di situ. Naam, idza jaratil adatu bidzalika wal musamaha. Naam. Apabila berlaku kebiasaan di situ dan mereka saling memahami, saling toleransi, maka ini tidak mengapa, ya. Jadi misalnya tetangganya memiliki tangga. Jadi ketika tidak ada, karena sudah kebiasaan, saling meminjamkan, sudah biasa dipakai, eh sudah, pinjam dulu, kemudian kembali, walaupun tidak Berbicara ini ada sesuatu yang ditoleransi kerana kebiasaan di sini memang tahun yang bagus, enam ya. tahun yang bagus. Sehingga ketika bermasalah dia harus bayar kerana dia pakai tangga saya. Tak bisa ini sudah kebiasaan di sini demikian. Ya. Wataroh bil merwahi bil bi merwahati wa iri. Demikian pula memakai enam kipas angin milik temannya. Ya. Kalau itu merupakan sebuah kebiasaan di situ itu boleh. ya dipasangin tamannya sedang berputar ya. Nah, bersandar biar dapat sejuk. Lu kamu bayar karena pakai pesan saya Loh, enggak? Ini kebiasaan dia tetap putar dari tadi kok, ya. Nah, ini kebiasaan yang berlaku demikian. Demikian pula, wa daqibabihi dan mengetuk pintunya. Ini suatu yang uruf biasa, ya. Tidak boleh ketika seorang mengetuk pintu kemudian dilaporkan dia mengganggu saya sedang tidur siang sama istri saya kan mengetuk pintu. Tidak bisa mengetuk pintu ini sudah uruf, sudah kebiasaan. Nah, Wadukuli milkihi demikianlah masuk ke dalam nama kepemilikannya, masuk ke dalam kebunnya dan lain-lain. Walaulam -lain. yas fihi, walaupun orangnya tidak mengizinkan, tidak memberikan izin secara langsung, tapi karena sudah menjadi kebiasaan maka boleh dia masuk ke dalam kebunnya. Li jaroya adati wal urfi bizarika, karena sudah berlangsung kebiasaan yang demikian itu, sehingga tidak perlu lagi. Lisan untuk menjelaskannya. ya taala alam sub naktabi bizal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh